Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah واشهد ان سيدنا محمدًا نعبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه في كل لحظه ونفس عند دماء وسعه علم الله اما بعد وقال الله تعالى في القران الكريم A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa an hadha sirati mustaqim fal-tabi'u wa la tattabi'us subula lakum tattaqun sadakallahul Alhamdulillah selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Bahwa di pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan Pada setiap diri kita untuk banyak mempersiapkan diri Membekali diri ya, Sebelum kita kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena kehidupan ini adalah pasti Pastikan sebab Allah telah memberikan kepastian Menurunkan agamanya Menurunkan agamanya itu bukan Risalahnya, tulisannya saja Tapi yang dimaksud dengan menurunkan agama itu Satu paket Satu paket antara risalahnya, hukum-hukumnya Dengan orang yang menyampaikannya, mencontohkannya Baik Dari manusia pertama Nabi Adam AS Dibimbing gak oleh Allah? Ya, dibimbing Maka yang disebut dengan agama itu Ajaran beserta Orang yang Ditugaskan untuk mengajarkan Ajaran itu Gak turunkan aja ajarannya Berbentuk kitab misalnya Lalu disuruh aja manusia Untuk mempelajarinya sendiri Kira-kira adil gak Allah Jadi salah nantinya jadi Allah menurut agama itu Begitu lengkap, komprehensif Ajarannya komprehensif Perangkatnya pun Perangkatnya komprehensif ya, Salah satunya adalah Dipilihnya Orang-orang ya, yang layak Menerima Agama Allah sekaligus Menjelaskannya Menyampaikannya dan Mencontohkannya Di dalam kehidupan kehidupan, jadi praktis agama itu <tuh> kalau hanya percaya kepada Al-Qurannya saja dan tidak percaya kepada orang yang dipilih untuk mendapatkan hikmah Al-Quran, maka agama itu teoritis pengamalannya tergantung masing-masing jadinya, jadi beda-beda gak? jadi beda-beda maka kita perhatikan agama yang komprehensif yang lengkap ajarannya lengkap lengkap itu apa maksudnya lengkap ajaran agama itu bimbingan agama itu masuk kepada seluruh sendi-sendi kehidupan ruang lingkup kehidupan manusia tidak ada yang teralpakan maksudnya begitu urusan apa yang tidak disentuh oleh Al-Quran oleh agama dari urusan kecil apa urusan kecil gerak-gerik hati kita pribadi individu yang sangat rahasia bagi yang lain disentuh nggak oleh ajaran Islam disentuh satu kata saja yang keluar dari lisan kita disentuh nggak diatur nggak diatur akan dipertanggungjawabkan ayatnya wama yaal filumin kaulin ilah ladaihi rokiibun atid Ya, tidak ada yang keluar dari lisan kita ya, dari ucapan wa mayal fidu tidaklah terucapkan yal pada yal fidu min qalin dari satu ucapan satu kata saja illa kecuali ladaihi bagi ucapan itu rakibun atid ada malaikat rakib ada malaikat atid kalau kaulnya itu min qulin itu kebaikan rakib yang mencatatnya. Kalau min kaulin ucapannya itu buruk, atid yang mencatat. Ya bakalan ketuker-tuker. Ya, kalau manusia suka ketukar-tukernya. Ya ada ketukar-tukernya kalau malaikat Allah tugaskan tidak akan betuker. Nah, jadi yang pertama Islam lengkap ya, bahasa Arabnya lengkap itu sumuliah atau samilah Agama Islam ajarannya jadi ya, nul Islam. Nah, agama Islam itu bersifat sumuliah, sumuliah, sumuliah itu artinya komprehensif, lengkap, menyeluruh. Nah ajaran Islam Ajarannya Sumuliah Ini dari sisi ajarannya Sumuliah Jadi Al-Quran atau agama kita Yang sumbernya tadi Al-Quran Ajarannya bersifat Sumuliah Sumuliah Artinya komprehensif atau lengkap Menyeluruh ajarannya itu Tadi sampai urusan pribadi Individu Hati saja bergerak Nah itu Kena artinya disentuh oleh ajaran Islam. Satu kata saja meluncur diatur oleh ajaran Islam. Ya. ada enggak aturan manusia yang sampai ketat seperti ini? Enggak, ada. apalagi di perusahaan, bosnya enggak ada gimana? <guluh> Bikin anggaran diada ada nanti yang enggak ada. La haula wala quwata illa billahil aliy. Yang kedua Ya, selain ajaran sumuliah lengkap itu ya, yang kedua adanya petugas. Jadi, agama Islam di dalam Islam bersifat sumuliah, lengkap komprehensif. Pertama dilihat dari sisi ajar ajarannya. Yang kedua ada petugasnya yang menyampaikannya. Bukan, sada, bukan, sa, bukan saja menyampaikan Kemarin sudah disampaikan Fungsi dan peran para nabi Banyak tidak oh, Bukan hanya menyampaikan atau tablik ya, Tablik atau menyampaikan Atau da'i hanya sebatas dakwah ngajak Bukan Tapi membacakan Membersihkan Mendidik Memberi peringatan Memberi kabar gembira jadi dengan hadirnya petugas, petugas Allah, maka di situ hadirlah sosok ya, yang menjelaskan Quran itu sendiri. Bahkan langsung Al Quran itu menjadi sebuah program-program ya, sampai detail. Ya, program-program masyarakat kita banyak programnya nggak? Ya, ada pemudaan. Ada peranan wanita, peran wanita juga dibagi dua, ada yang tua, ada yang muda. Yang tua namanya Omi, yang muda Orpi. Kalau kepemudaan, ya satu, masa ada pemuda tua. <laughs> kepemudaan nggak kan dibagi dua. Nah, jadi dengan hadirnya petugas Allah, maka. Ayat-ayat Al-Quran itu Menjadi bukti nyata Dalam sebuah program Yang mudah untuk apa? Diikuti oleh umat Oh bagaimana menata wanita ya Bagaimana supaya Wanitanya yang muda mau menjalankan agama Mau menutup oratnya Mau menjaga Akhlaknya Mau menjaga dirinya Dibuatlah wadah oleh umat Nah petugas Allah itu Ada dua, pertama para nabi Yang kedua sebetulnya Petugas Rasulullah ulama itu Petugas Rasul, kenapa? Karena disebut khalifah Rasul Wakilnya Rasul, penerusnya Rasul Pelanjutnya Rasul Jadi kalau para nabi disebut petugas Allah Al-ulama atau khalifah Petugas Rasulullah SAW. Itu yang melanjutkan Rasulullah SAW. Ya hakikatnya semua petugas Allah Cuma istilah yang Dekatnya adalah sebagai okay, Wakil atau petugas Dari Rasulullah SAW Jadi Sumuliah lengkap atau komprehensif Itu dilihat dari Dua aspek yang pertama Dari sisi ajaran Ajaran itu sumuliah lengkap Gak ada Ya lini kehidupan kita Urusan kehidupan kita Yang lumput yang alfa Dari ajaran Islam Ka, e, kalau wanita, ini perhatikan ya, keluar dari rumah misalnya di samping menutup oratnya menggunakan cadar yang baik, ya tidak apa sesuai dengan syariat. sebab perudung sekarang tutup orat tuh dibagi dua katanya, ada yang syari ada yang model, eh model, <guluh> model apa model deh, halus, ini asal halus aja. Di model-model atau jadi tertarik lawan jenis Maksud ditutup orat itu untuk meredam ya Tapi bukan berarti harus dibungkus sama karung Nanti ketukar sama apa? Terigu nantinya Ya tetap aspek kebersihan ya. Tapi sisi keindahannya itu yang harus apa? Disederhanakan Tuh, Jangan sampai Biasanya ah, biar gak tertarik sama laki-laki Si malayahnya teh, ya. sebulan sekali dicucinya. nya Lalu istrika-istrika. Lalu itu mah jadi citra buruk bagi ajaran si Islam. Jadi utamanya itu bagaimana supaya aman, supaya terjaga, termasuk pandangan laki-laki pun supaya terjaga, tertahan. Itu ya, fungsi dari tutup orang. Nah jadi keluar rumah. Nah kalau pakai wangi-wangian, atau yuk, ya wangi-wangian. Kalau ini wanita ke tempat ramai, di situ ada laki-laki ada perempuan, tidak menggunakan parfum yang, yang apa, menyengat. Ya cukuplah bagi ya diri kita sendiri. Atau cukuplah pakai Rexona. <laughs> Jangan pakai parfum-parfum nanti kecium sama siapa lawan jenis. Kecuali kalau mau kumpul, walaupun eh, mau kumpul misalnya dengan sesama wanita itu boleh pakai apa wangi-wangian, ya, pak wangi-wangi, ya. jangan pak bau-bau. <laughs> Jadi cerdas, sebab ajaran Islam mengajarkan. Jadi Islam itu bukan membelenggu, bukan memberatkan, mengatur supaya baik, supaya tertib. Coba kalau kehidupan nggak diatur, kacau nggak? di jalan saja enggak diatur, kacau tidak? Kacau. Nah, Islam tadi sumuliah, lengkap, ajarannya lengkap. Sampai keluar rumah pun ya, laki-laki perempuan dilihat kira-kira nanti ya ada kerumunan laki-laki ya yang bukan mahramnya maka tidak usah dipakai ya. Cukup pakai reksona saja. Ya, kalau mau ke pengajian dan nanti berkumpul dengan sama wanita Pakai waru wangi-wangian Biar apa? Biar seger gitu. Jangan sampai ada yang muntang irung Nantinya Jangan sampai orang ada yang Siapa nih? Makan jengkol ya. Contoh lagi Buat laki-laki perempuan lagi sekarang ya nah ini Buat wanita disosialisasikan Jadi menggunakan parfum pun harus Diatur Jangan ke sekolah pakai Perut perut perut setengahnya habis jarak 5 meter udah kecium nah, itu bahaya itu ya. Ya, cukup aja deket ya nah, segitu aja biar nggak bau lah ya. jadi jangan sampai perut perut perut ya apalagi yang menyengat jarak 5 meter 10 meter datang angin sudah kecium nah, itu tidak boleh maka Nabi bersabda ya apabila wanita tatai yabat tatai yabat itu menggunakan wangi-wangian khorejat min baytiha keluar dari rumahnya maka dia dinyatakan sedang berjina kenapa? karena mengganggu nanti lawan jenis masalahnya itu jadi makanya harus paham secara psikologis wanita itu seperti apa laki-laki itu seperti apa laki-laki melihat saja Memang Allah ciptakan begitu, makanya harus ditutup. Ya, wanita laki-laki itu -laki melihat aja itu sudah apa? Sudah menimbulkan yang bahaya, makanya harus ditutup. Jangan menimbulkan fitnah itu di situ. Nah, jadi semulia sempurna, makanya bersyukur beruntung hidup di dunia ketemu sama guru. Mendapatkan ajaran bimbingan Islam. Alhamdulillah. Nah, gitu nanti juga kita akan pulang kepada Allah masa kalau pulang kepada Allah berlumur dosa nggak pakai aturan Allah ya kita akan menyesal nanti di alam yang abadi ya, jangan sampai santri-santri atau ibu-ibu ya itu caranya diajarkan disampaikan kepada ya, semuanya cara-cara ya, itu Islam itu sampai ke detail saja diajarkan laki-laki ya. juga sama diajarkan kalau man akala sauma fala yuqarribana masjidana barang siapa yang sudah makan bawang putih ya yang mentah atau sejenisnya jengkol, petai bukan dilarang makan itu ya sebab dilihat ternyata itu juga banyak mengandung apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita yang dilarang itu baunya jangan sampai mengganggu orang lain, jadi caranya apa, kalau habis makan jengkol, makanya kalau di pe pepergian tuh, di jalan, jangan sampai makan ya. nanti pas dimakan, wah misalnya di warung apa tuh, jengkol buk -buk -buk, berarti pas naik mobil ya, ada yang ngorok, ada yang bicara nanti satu mobil, bisa apa, ya, bisa jadi ribut <tuh> ya, jadi jangan, kita mau ke masjid caranya apa caranya bersihkan terlebih dahulu, jadi bukan dilarang zat itunya yang dilarang itu adalah jangan sampai iza, iza itu menyakiti penciuman orang lain ya, mana yang doyan-doyan jengkol tuh? <laughs> jadi kalau mau makan, lihat-lihat dulu tuh makan yang itu mah bawang putih apalagi jengkol, petai, mana lagi? ihwannya, teman-temannya ada itu siduren, oh, si siduren juga. Coba kalau habis makan duren, kemudian keluar dari mulut kita udara gimana? Ya udara yang seger atau udara yang apa? Yang keruh? <guruh> nah itu pun harus dijaga. Nah jadi hal-hal seperti itu pun ya, sampai diatur dalam ajaran. Islam Itu menunjukkan Sumuliah, sumuliah itu artinya apa? Lengkap, komprehensif Menyangkut seluruh Aspek-aspek kehidupan Dari urusan pribadi sampai urusan Kolektif, urusan berjamaah Urusan banyak orang Yang kedua, Islam Agama bersifat sumuliah Atau lengkap itu Karena Dilihat dari ada yang petugasnya Jadi Allah tidak, nih Alkitab, nih Al-Quran kepada manusia Tidak begitu, pelajari sendiri Pikir lu sendiri, tidak begitu Allah turunkan Dulu para nabi, setelah rangkaian para nabi selesai sebab Kenapa para nabi khutaman nabiin Ya, para nabi ditutup Sebab Al-Quran sudah sempurna Untuk sepanjang zaman sampai hari kiamat Tidak butuh lagi Pawahyu, eh pawahyu Tidak butuh lagi apa? Wahyu tidak ya, butuh lagi Sudah sempurna Al-Quran Maka Nabi. Nabi menjadi penutup perangkaian para Nabi Sudah lengkap Al-Quran Tidak butuh wahyu yang baru Kalau Injil Tidak lengkap Karena ajarannya untuk lokal Untuk Bani Israel saja Al-Quran Untuk seluruh manusia Lalu yang dibutuhkan bukan penerima wahyu tapi yang menjelaskan wahyu ya, peran para nabi dilanjutkan namanya al ulama atau khalifah ya, jadi ulama khalifah itu enggak menerima wahyu adapun bimbingan rohaniahnya disebut ilham atau hik hikmah yu til hikmata may yasha wa may hikmata faqad utiya khairan Kasiro wamayazakarulillah ulul. Ini harus ditulis ni masih bengong-bengong. <gum> Jadi hapus nih. Masih bengong-bengong. Hapusnya yang di bawah. Ia apa kan? Yuk til hikmatamayyasa. Yuk til hikmatamayyasa. Yu, <gum> Yu til hikmata mayasha Yu til hikmata mayasha Wa may yu tal hikmata Wa may yu tal hikmata Yu til hikmata Terus ulang-ulang mamayu tal mamayu gawi ek mata ek dua mamayu ek mata mai faqad utia faqad utia faqad utia hayran katira hayran terus yukil Nanti kalau ngaji lagi bawa Al-Quran ya Coba surat apa ini? Ayat berapa? Al-Baqarah Al ayat 269. 269 Jadi setiap ngaji nanti Bahad Ali bawa Al, Al Biar gak ditulis tapi langsung dilihat Al-Qurannya Biar cepat Belajarnya Pengen cepatnya? Pengen. Ya pengen kan nanti Banyak ke depan yang harus dilakukan ya. Harus cepat yu'til hikmata mayyasyaa wama yu'tal hikmata faqad u'tiya khairan kathira wama yadzakaru illa ulul albab surah al-Baqarah ayat 269 Oh hafalkan ayat-ayat penting 37 hingga kehafal, ayat-ayat yang sudah disampaikan hafal Siapa penghafalnya Bekal kita hafalan Al-Quran itu, bagian dari bekal kita nanti di mizan di timbangan jadi menambah timbangan kebaikan buat kita hafalan-hafalan itu. Ya. Yang buat Al-Quran ada, ya surat Al-Baqarah ayat 269. Ya sambil dihafal masing-masing. Ya sama-sama. Yaa til ait mata mayasaa wa mayyu tal hikmata hayran katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab Yaa baca lagi Yaa Atau perhatikan terjemahnya atau pemahamannya atau penafsirannya yu'ti Allah memberikan atau mendatangkan ata yu'ti ata yu'ti itu fil madinya ata ilmu dorinya yu'ti asalnya yuti nah di hamjah kan gantikan ke hamjah yuti yuti artinya memberi atau mendatangkan al hikmata ya, ke hikmah jadi Allah mendatangkan hikmah man kepada orang jadi makulbi jadi objek Al-Hikmatah pun jadi Mab-ul-Bih pertama, jadi ada dua Mab-ul-Bih mab, -bih. mab bih pertama atau objek pertama al hikmata maka dipatahkan Dinasobkan Yang kedua, Man Yasa Man Isi mawsul, Yasa orang yang Dikehendaki oleh Allah Waman dan barang siapa Yuta yang diberi ya, Yuta, ma, ma di maklum atau majhul Majhul, tadi kalau yu'ti itu Maklum Kalau yu'ta jadi majhul Waman barang siapa? Yu'ta yang diberi Al-hikmata hikmah Pakod Maka sungguh Kalau kod masuk kepada penyelamadi Maksudnya ini tahkik, jadi sungguh Bakud utia sungguh diberi, sungguh diberi khairon kebaikan kasiro yang banyak. Wama yazakaru tidaklah berpikir atau mengambil pembelajaran zakar wama yazakaru illa kecuali ulul albab kecuali ulul albab. Ulul albab itu orang yang Memberdayakan hati dan akal Akalnya Jadi Ulul albab itu yang Memproduktifkan Hati dan akalnya Hati dengan zikir, akal dengan bertapak Kur, itu ulul Albab Nah sekarang Perhatikan apa yang disebut dengan hikmah Perhatikan Ini ayatnya Yu'ti menggunakan fi'il muda Mudari itu punya dua zaman Dua waktu Pertama lilhal Zaman sekarang Yang kedua is tikbal Zaman kemudian Berarti yukti Allah memberinya itu Sudah Selesai atau sedang Sampai terus menerus Nah berarti terus menerus Jadi Allah Terus gitu Memberikan mendatangkan hikmah Batu hikmah ini bukan untuk para nabi saja. Kalau untuk para nabi ya sudah selesai. Karena menggunakan ilmu dori menunjukkan waktunya, zamannya sekarang dan hal sekarang dan istiqbal dan yang akan datang berarti menunjukkan terus menerus Allah terus memberikan hikmah. Apa yang disebut dengan hikmah? Hikmah itu artinya, ya, artinya. Penjelasan dari Al Qur'an, penjelasan dari Al Qur'an yang bersifat kekinian. Kalau maksud kekinian tuh selalu baru, nggak jadul. Kalau HP boleh jadul, tapi kalau hikmah kini terus, kini sekarang, sekarang sekarang begitu. Jadi nggak ada jadulnya. Jadi hikmah itu penjelasan Al-Quran Yang bersifat kekinian Kenapa kekinian? Karena yang diberinya itu Ya Ada setiap zamannya Jadi hikmah ini diberikan kepada Pewaris para nabi hikmah ini Hikmah al diberikan kepada Khalifah-khalifah Untuk apa? Menjelaskan Al-Quran Supaya Al-Quran itu kekinian Gak ada ayat yang jadul, yang ketinggalan Tapi ayat itu selalu baru seger lagi kekinian kekinian dibutuhkan dibutuhkan nggak ada ayat kedeluarsa. Kenapa? Disingkap hikmahnya. Nah hikmah ini datang kepada orang yang dikehend. Siapa yang dikehendaki? berarti yang dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Siapa? Setelah para Nabi itulah al ulama atau Khalifah atau walian mur. Nah walian mur atau al ulama atau Khalifah Rasul itu. Selalu, sebagaimana janji Allah Akan mendapatkan hikmah Jadi Al-Quran itu Selalu keluar hikmahnya Maksud hikmahnya itu Penjelasan terbarunya, kekiniannya kekiniannya. Bukan hanya tafsir-tafsir Masa lalu saja Sebab tafsir itu Bisa mengalami apa? Ya jadul Artinya sudah Tidak sesu sesuai Maka membutuhkan hikmah yang baru Nah Allah berjanji yu'til hikmata Allah akan mendatangkan hikmah Hikmahnya penjelasan Al-Quran yang bersifat pres kekinian ya. mayyasa kepada orang yang dikehendakinya jadi setelah para nabi ada al-ulama atau khalifah rasul atau walian mursida yang melanjutkan peran para nabi maka Allah bimbing dengan hik hikmah ini jadi gak ngawur Maka gak butuh, butuh wahyu Yang butuh tuh hikmah atau il Nah hikmah ini bisa disebut juga istilahnya ilham Jadi Wahyu udah gak butuh, kan sudah Quran sempurna Yang dibutuhkan itu hikmahnya, isinya Isi dari Al-Quran yang sesuai pada zaman zamannya. Nah orang yang dikendaki itu ada pada setiap zamannya jadi biasa orang yang dikandaki, yang dipilih oleh Allah mendapatkan hikmah itu ada pada setiap zamannya setelah para Nabi. Mereka adalah disebut al ulama atau disebut khalifah rasul, istilah ya, atau disebut walian mursida. Nah, jadi para para al ulama ini, khalifah rasul ini nggak dapat wahyu tapi dapat hikmah Al Quran atau dapat il ilham. Ilham tuh bimbingan rohani ya. tandanya orang yang diberi hikmah ini apa tandanya Allah belum selesai menjelaskan wamayyukta barang siapa yang diberi al-hikmata hikmah ini tandanya yang jelas yang pasti takod udia maka pasti dia diberi oleh Allah khairon kasrutu baikan yang banyak memberikan kemanfaatan yang banyak membimbing umat mencerahkan umat khairon kebaikan-kebaikan pasti roh yang banyak yang tadinya bodoh dipintarkan yang tadinya kotor dijahit dibersihkan yang tadinya enggak ma'rifat kepada Allah jadi ma'rifat kepada Allah yang ti tadinya tidak mau menjalankan syariat seperti bercadar atau yang lainnya menjadi mau kebaikan bukan itu oh kebaikan yang mahal, kalau kebaikan cuma makanan mah ya baru masuk sejengkal hilangkan nikmatnya apalagi sudah kebanyakan jadi apa namanya kemerkaan jadi kebaikan yang benar-benar maknanya dalam dimampuhkan ibadah, menyadarkan manusia mencerahkan umat jadi orang yang diberi hikmah yaitu al-ulama atau halifah ini Tanda yang pastinya Atau kebenar, Bukti kebenarannya bahwa Dapat hikmah itu Maka diberi kebanyakan yang banyak Kebaikan yang banyak Untuk umat Karena kasiro bukan untuk dirinya saja dan keluarganya Tapi kasiro banyak kemanfaatannya Banyak kebaikannya itu Urusan dunia dan Akhirat Kalau diterjemahkan kasiro itu Banyak itu begitu Jadi kalau orang ada ngaku-ngaku dapat hikmah salat enggak, puasa enggak ya. kasih contoh enggak. Itu dapat hikmah atau dapat apa itu? <gih> itu berdapat wasit <wang> <gih> Eh Tiba-tiba ngaku jadi apa? Ketemu malaikat lagi. <gih> La haula <gih> Eh katanya karomahnya bisa menggandakan uang lagi. Emangnya uang bisa dipernak? Kalau ada uang bisa diternak Ada uang yang laki-laki Ada uang perempuan Kayaknya bisa juga tuh beranak Tahu itu penipuan Disebut karomah lagi Disebut wali lagi Wali kukun kali <tahu> Wali setan <tahu> Nah jadi Kalau ingin bukti <tahu> Orang yang dikehendaki Yang dipilih oleh Allah dapat hikmah ini Berarti gak sembarangan Man yasa orang yang dikehendaki, orang yang dipilih oleh Allah ini bukti yang pasti yang konkret jadi fakta adalah banyak kebaikannya, banyak kemanfaatannya, kebaikannya yang dalam, yang berkualitas dan banyak. Wa mayazakaru illa ulul albab tidaklah berpikir, mengambil pelajaran dari ini kecuali ulul albab. Nah, Mudah-mudahan kita semua jadi ulul albab. Kita bisa mengambil pelajaran salah satunya ayat ini ya. Nah Jadi, al-ulama khalifah ini enggak dapat wahyu. Wahyu sudah lengkap dalam Al-Quran. Yang dibutuhkan itu hikmahnya. Membedah. Di balik ayat-ayat Allah, di balik kalimah-kalimah Allah Al-Quran harus dibedah. Ya, ibarat kalimah itu kulitnya, masih kulitnya. ya Pasti ada apanya? Ada dagingnya. Ya, yang dibutuhkan oleh umat. Nah, hikmah itu ibarat membudah kulitnya supaya keluar <tuh> isinya isinya yang dibutuhkan oleh umat pada setiap zamannya. Nah karena orang yang dikehendaki ini ada setiap zaman, sehingga hikmah itu selalu baru, baru, baru, baru, baru. Nah kemudian tadi Islam sempurna, uh, Islam lengkap, Comprehensive atau shumulia, ya, karena ada petugas, ya, yang apa, yang menjelaskan dan mencontoh Al-Qur'an Al karena diberi hikmah oleh jadi dapat bimbingan ruhania ya sebab well, kebanyakan ulama atau yang disebut punya pesantren ya dan yang lain-lainnya itu kebanyakannya satu jalur jalur ruhania dari hafalan, pemahaman, tulis baca selesai Karena yang dapat hikmah ini hanya pilihan. Hikmah inilah yang menyempurnakan agama. Ya, membedah Al-Quran menjadi kekinian yang dibutuhkan pada setiap zamannya. Kalau hanya berdasarkan satu jalur burhaniah dari tulisan, bacaan, hafalan, pemahaman, bolak-balik di situ, maka tidak akan komprehensif, tidak akan lengkap apa, isinya itu. Apalagi sampai usul ilah Allah menyambungkan kita kepada Allah memakrifatkan umat kepada Allah. Nah, ini kalian harus menguasai, ya, bagaimana menyampaikannya dan tidak menyinggung siapapun juga. Ya. Itu yang harus diasah ya, kemampuan kita. Ayatnya harus dijelaskan. Nah, Bersedekah kepada Allah, ya. Dan apa merasakan ini dan. Pengertian pengakuan, sebab begini Semua para nabi itu harus ngerti, ada gak nabi yang Ah Dipilih jadi nabi, jadi rasul, tapi dia aja, kenapa? Ah tawado Gitu Ya bukan juga orang pilihan Kan menyebutkan Inna kalamina mursan engkau itu benar-benar Utusan, kemudian ya, Ini rasulun Ilaikum, aku utusan Jadi ngaku jadi nabi, jadi rasul Kalau orang enggak mendeklarasikan jadi nabi dan rasul Ya bukan nabi dan rasul atau bukan tapi ngaku namanya apa nabi gadungan nggak ditunjuk nggak dipilih ngaku saya nabi kayak musa deg misal nah itu namanya nabi apa gadungan atau nabi kesiangan udah ditutup ngaku-ngaku lagi <guluh> jadi satu nabi gadungan kedua nabi kesi kesiangan jam tujuh baru bangun ah sholat subuhnya jadi apa kejemur <guluh> nabi udah ditutup eh masih ada yang ngaku maka disebutlah nabi kesiangan <giranya> jadi seluruh para, para nabi para rasul so, kalau ditugaskan mengaku, mendeklarasikan saya ini utusan bagi kalian begitu juga para khalifahnya tapi cara pengakuan itu bukan berarti harus ekstrim bukan berarti harus apa dengan cara-cara Nah tentu ada tekniknya seorang khalifah, seorang wali mursid seorang ulama ketika menjelaskan dirinya mendapatkan hikmah untuk menyampaikan kepada um, umat contoh ya bapak e, baca kitab namanya Jawahirul Maani ila bulugil amani ja, Jawahirul Maani ma itu apa artinya ya e, mutiara Jawahir mut, makna yang bagaikan mutiara ila bulugil maani untuk menyampaikan pengharapan atau cita-cita ada satu mursid ya di abad keempat atau kelima hijriah namanya Sheikh Abu Yazid Al-Bustami Sheikh Abu Yazid Al-Bustami ya. seorang ulama atau khalifah rasul atau wali mursid pada zamannya beliau mendapatkan hikmah lalu beliau mengumpulkan ulama-ulama yang lain, ulama-ulama yang hanya dapat ilmu zuhir saja ya. artinya ulama yang yang tidak mendapatkan hikmah beliau kumpulkan dalam cerita kitab itu dikumpulkan ulama-ulama zahir namanya ulama, jadi ada istilah ulama zahir ulama ba, batin, ulama zahir itu yang hanya tahu pikir, usul pikir, bacaan tulisan ilmu burhania saja kalau ilmu batin, ulama batin maksudnya ulama yang mencapai mendapatkan hikmah nah, ya. kalian harus tahu istilah-istilah dalam kitab ada ulama zahir, ulama batin nah dikumpulkan ulama-ulama zahir itu Tujuannya Syekh Abu Yajid Abu Stami Ingin menjelaskan kepada ulama-ulama yang Zohir itu bahawa ada ulama yang Ada ilmu yang batin, ada hikmah Lalu beliau menyampaikan Dengan kata-kata Dengan kata-kata Yaitu Ahodtum ilmakum Mau ditulis ya? Ahodtum ilmakum Anis sutur Akhudtum Akhudtum Ilmakum Anis sutur Mayitan An mayitin Wa akhudna Ilmana Anil hayyilladzi Anil Ahadum ilmakum anis sutur Mayitan an mayitin Wa ahadna ilmana anil hayyilladhi la yamud Ahadum ilmakum anis sutur Sutur Pakai tok Mayitan an mayitin Wa ahadna ilmana anil hayilladhi la yamud Dalam kitab jawahirul ma'ani Artinya ahadtum kalian telah mengambil Ahadatum mengambil Ahadtum kalian telah mengambil Ilmakum ilmu kalian Anis sutur Dari tulisan Dari buku Maitan laksana mait An maitin mendapatkan ilmu dari mait Wa ahodna dan sementara kami oh, Itu bukan sombong bilang begitu Wa ahodna dan kami mendapatkan Atau mengambil ilmana ilmu kami Anil hayyi dari zat yang selalu hidup Layamut tidak akan pernah mati. Siapa? Allah. Kesesuaian terjemahnya. Tulis. <guluh> Harus cepat ya jadi mahadalin. <guluh> ya, coba perhatikan. Beliau, ya, beliau Syekh Abu Yazid Al Bustami ini bukan sombong, tapi menjelaskan sesuatu yang hak, yang ada, yang benar. Seperti kelihatannya sombong, kok kelihatannya bisa sombong, kelihatannya. Seperti Nabi, Anas arafu kumillah, aku orang yang paling maripat kepada Allah, bukan sombong, memang benar Nabi itu yang paling maripat dan memaripatkan umatnya. Seperti lagi, Anas sa'idu wala adam, aku jadi penghulunya anak Adam, maka di ujungnya lampakro, bukan kesombongan. Jadi menyampaikan yang hak. Jadi para nabi termasuk para pewarisnya menyampaikan dirinya mendapatkan ilmu mendapatkan tugas menyampaikan itu mendeklarasikan itu bukan berarti song tapi menyampaikan apa atau kebenaran. Nah perhatikan akhrotum kalian telah mendapatkan mengambil ilma ilmu kalian itu anisutur dari kitab ke kitab, dari tulisan ke tulisan maitan an maitin laksana mait dapat ilmu dari mait jadi ilmu itu itu-itu juga dari zaman ke zaman abad ke abad itu aja yang tidak menghidupkan hati maka beliau menyatakan wa ahadna sementara kami mengambil ilmana ilmu kami itu anil hayla zila yamud dari zat Allah yang hidup dan tidak pernah mati Apa yang dimaksud ilmu? Itu itu. Jadi hikmah itu Bukan pikiran sendiri Atau ilham itu Tapi seperti wahyu atau melanjutkan Wahyu datang dari atas Memberikan petunjuk Menjelaskan Al-Quran Jadi ilmu Yang datang dari Allah Seperti Nabi Hidir alaih salam Dalam surah Al-Kahfi Nabi Musa saja berguru kepada siapa Nabi Hidir kenapa Nabi Hidir ya, Mendapatkan rahmat dan ilmu Langsung dari sisi Allah ya, Diberikan kelebihannya Nah inilah e, Kaitan yang tadi Itu ilmu Yang tidak dipelajari Dari tulis ke tulis Makanya, sampaikan Sering ilmu itu terbagi dulu dua nabi menyebutnya ada ilmu alal lisan ada ilmu fil ada ilmu alal lisan di lisan saja itu tulisan ke tulisan hafalan ke hafalan bacaan ke bacaan yang dijadikan metodenya itu yang kedua ada nabi menyebutkan ilmu fil qalbi nah ilmu inilah yang ilmu yang Allah datangkan ke dalam hati seperti wahyu nazalna ala qalbika kami turunkan wahyu kepada hatimu Ilham juga, hikmah juga datangnya ke dalam hati. Jadi bukan ini ada yang muter tuh nah, ini. Di isrokiah di sini burhaniyah di sini. Nah kita sekarang belajar dua-duanya ya untuk mendapatkan ilmu burhaniyah sekaligus isro isrokiah. Ya. Supaya hatinya hidup, pikirannya pun hidup. Nah maka Jemaah sekalian untuk menembus Wali Mursid Itu tidaklah mudah ya, Hijabnya banyak sekali Udah ketemu pun Beratnya mengikuti bimbingannya Kayak suruh naik ke mana tuh Ke langit Bisa gak manjat langit Ya so'adubis sama Kalau orang yang hatinya keras Mati disuruh Ya mengamalkan ayat-ayat Allah tuh Ya so'adubis sama Seolah-olah laksana harus manjat apa manjat langit saking beratnya, saking gak mampunya tapi kalau hatinya dibuka oleh Allah kita tuh harus punya kesadaran ingin baik, ingin apa? mengambil kesempatan hidup ini yang akan menentukan nasib kita di akhirat yang abad Itu harus ada kesungguhan dari dirinya kesen jadinya gak nyalahkan Allah tapi kalau hati kita mengunci ya hidayah Allah gak bakalan datang guru nganasihatin setiap saat tidak akan pernah Masuk ke dalam hatinya. Yang namanya dikunci. Khotamallahu ala kulu. Allah sudah mengulih. Hakikatnya Allah. Lahirnya dirinya manusia yang mengunci hatinya sendiri. Ya. Ingin memperturutkan hawa nafsunya sehingga hatinya terkunci dari bimbingan, dari petunjuk. Nah, bongkar oleh kita sendiri. Bangunkan kesadaran. Ya, Supaya hati kita terbuka. Supaya petunjuk bimbingan itu masuk ke dalam Hati kita Kesempatan kita semakin berkurang Rugi kalau kita ya, Ajal tiba sementara kita masih dalam kondisi apa? Kondisi lemah Kondisi banyak kurangnya, banyak salahnya Tapi kita ingin pulang kepada Allah Dalam kondisi Ilaman Atallah Habiqol bin Salim Ingin bawa hati yang selamat Selamat hati dari bujuk rayu nafsu Selamat hati dari dosa Selamat hati dari Kemaksiatan se apa Selamat hati dari Penyakit-penyakit hati Sebab yang akan selamat eh, Datang kepada Allah nanti bahagia itu Pulang kepada Allah bahagia itu Yang bawa hati yang sel selamat Sudah diselamatkan belum hati masing-masing eh, Jangan dikunci hatinya itu buka berserah kepada Allah, jangan nyalahin Allah atau siapapun juga. Kita sudah diberikan akal, sudah diberikan hati. Datangnya yang menyampaikan ayat Allah kebenaran. Kita sendiri yang harus memulai, ingin sungguh-sungguh bang isun -sungguh, kawiyun ya. kesadaran yang kuat dalam hati nah, bangkitkan kesadaran di dalam hati itu alhamdulillah. Coba ketemu di Hongkong tuh. Jamaah di Hong Kong, ya alhamdulillah, apa sungguh-sungguh ingin belajar, ada kesempatan pingin di sini. Jadi mahal hidayah Allah, karena kita sendiri muncikanya. Tapi kalau kita mengunci, manusia mengunci hatinya, maka hidayah Allah tidak akan pernah masuk. Walaupun jauh di Hong Kong, kalau hatinya mau ngebuka, membangun kesadaran maka diketemukan, kemudian mau mengikuti bimbingan, di Hongkong walaupun di negara sekuler yang tidak beragama, mau pakai cadar masa di negara islam gak mau pakai cadar, aneh gak? kata orang tua, aneh tapi mau dapat aneh tapi nyata gak? di Hongkong orang yang dapat petunjuk, murid-murid berani pakai cadar yang negaranya kafir, yang mayoritas kafir kapir disana pakaiannya segini-segini jadi kalau kesak ya begitu berat, tapi kalau dapat bimbingan jadi ringan. Jangan sampai kita di kampung sendiri, di tempat guru sendiri masih berat menggunakan cara. Tandanya, ya tandanya hatinya nggak mau membuka nggak mau membangun kesadaran. Semoga ya, dan mudah ini semua satria mahadali ya diberikan petunjuk yang terus menerus. Ya, untuk meningkatkan bekal kita, kita akan pulang kepada Allah dan Allah merahasiakan kepulangan kita ya, bisa besok atau lusa. Pastikan diri kita sedang menghadap kepada Allah, kita sedang bersih bersih diri, pastikan diri kita sedang apa? Mensucikan diri. Maka kita akan bahagia pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang disampaikan besar manfaat bagi kita sekalian. Mari kita tutup dengan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Allahumma ja'alna hadina mahdiin Berodolin wala mudillin Barun rahiman jawadun karim Allahumma ta'lana waladayna Kutuhal anbiya wal awliya Bijudika wa karamika ya arhamar rahim Allahumma rujukna ilman nafiya Wa yaqinan sadiqa wa amalan mutakubbala birahmatika ya arhamarrahimin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Al-Fatiha Asbunallah wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu As ala ilaha ila